Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Warafat. Yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah Yang mana terakhir kita ambil maksudnya berkaitan masalah perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ada yang perbuatannya itu disyariatkan kita untuk mencontohnya ada yang perbuatannya yang bentuknya adalah jibilah tabiat saja sehingga kita tidak mencontohnya namun kalau kita mencontohnya di dalam rincian-rincian tabiat tersebut dapat pahala seperti tidur Rasulullah kan tidur tabiat manusia tidur tapi kalau kita tidurnya mencontoh sebagaimana tidurnya Rasulullah caranya posisinya dapat pahala enggak dapat pahala seperti itu nah itu yang sudah kita lewati enam yang beberapa hari yang lalu ada punya yang terakhir halaman berapa 100 156 kita lanjutkan yang pantun nomor 109 Qala al Imam al rahimahullah Wa in aqara qawla qaynihi du'il ka qawlihi kadzaka fi 'asrihi thumma tala' 'alayhi ina qarrahu Ini nanti berkaitan masalah sambungan daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya pembahasan masalah perbuatan Rasulullah yang sifatnya dibillah. Sibillah itu tabiat. Yang sifatnya tabiat seperti tidur seperti makan, seperti minum, itu kan tabiat manusia ya. Cuman kita kalau mengikuti, kalau cuman semata-mata makan, tidur, minum, semata-mata itu tidak dapat pahala. Tapi kalau kita makannya, sebagaimana makannya Rasulullah? Tidurnya, sebagaimana tidurnya Rasulullah? Hayat keadaannya, bentuknya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Seperti itu. Nah, kita lihat syarahnya. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhihi salathu aqsam. Ini adalah tiga pembagian. Al-qismul Awal pembagian yang pertama. Idza aqarra an-nabiyyu alaihi wasallam qaula khairihi, sekarang ketika Rasulullah mengikrarkan, mengakui ucapan yang lainnya, yaqul mu'allif mu'allif mengatakan fa innahu berarti seakan-akan ucapan yang lain itu seperti ucapan Rasulullah. Jadi gini, kalau ada orang yang mengucapkan misalkan di zaman sahabat Nah Rasulullah mengikrarkan, membiarkan Dan menyetujui ucapan tersebut Nah seakan-akan ucapan itu adalah ucapan Rasulullah itu nah, Kita lihat Maksudnya seperti ucapan Rasulullah secara hukum Bukan seperti ucapan Rasulullah yang perang-perangan Setara hukum Semakna dengan ucapan Rasulullah Karena Rasulullah enggak mengingkari Rasulullah tidak mengingkari dan justru menetapkan dan mengakui ucapan tersebut seperti itu. Kita lihat fa al-zariyah ta lamma qalat innallaha fis sama seperti naam pengakuan atau yang diakui yang diikrarkan oleh Rasulullah terhadap Zariyah seorang budak wanita ketika ditanya oleh Rasulullah aina allah di mana Allah naam qalat innallaha fis sama Zariyah budak wanita tadi mengatakan sesungguhnya Allah taala di atas langit. Naam Waktu itu kan sempat simpang siur dalam artian ada tuduhan jangan-jangan perempuan tersebut atau budak perempuan tersebut tidak beriman itu loh. Akhirnya Rasulullah nilai, menilai keimanannya ketika Rasulullah menanya, Aynullah, di mana Allah? Kustama katanya. Allah di langit, maksudnya di atas langit. Nah, Rasulullah langsung mengakui bahasanya, Naam barakallahu barakallafikum, a'tikha fa'innaha mu'minah, bebaskanlah dia. Merdekakanlah budak wanita tersebut. Karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Faham ya? Nah, kita lihat. Kakaulihi huwa. Innallah hafissamah. Nah. Jadi ini seperti ucapan apa? Seperti ucapan Rasulullah SAW ketika mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala di langit. Karena apa? Karena ucapan budak wanita tersebut sudah diikrarkan, dibenarkan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan juga sama gitu loh. Nah. Al-qismu tsani, yang kedua, iqraruhu al-fi'la ka fi'lihi Yang kedua bentuknya perbuatan, yang pertama ucapan. Yang kedua iqraruhu al-fi'la. Seperti penetapan atau pengakuannya Rasulullah atau kesepakatannya Rasulullah terhadap sebuah perbuatan. Jadi ada sahabat berbuat, Rasulullah setakat atau Rasulullah membiarkan atau Rasulullah mengikrarkan perbuatan tersebut. Ini juga seperti perbuatan Rasulullah setelah hukum. Jadi ketika Rasulullah membenarkan atau Rasulullah membiarkan atau Rasulullah menyepakati ucapan sahabat misalkan seakan-akan ucapan sahabat itu ucapan Rasulullah itu. Lakinn la yakunu mashru'an tapi la yakunu mashru'an tidak disyariatkan untuk naam diambil sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa kaunu aqarra ar ala qiraati kun huwallahu ahad Akhirakul ikraatin, leisakaf ini hua. Perhatikan, maka keadaan Rasulullah ketika akornam ikrarkan, Mengikrarkan seorang lelaki terhadap bacaannya kulhuwullahu ahad yang dibaca pada setiap kali dan setiap kiroah dia baca kulhuwullahu ahad, leisakaf ini hua. Tidak seperti perbuatan Rasulullah SAW. Leana hulawafahana hura Rasul saw. Salam lah karena sunnatan watashrian. Berarti apa? Kalau seandainya Rasulullah itu yang melakukannya, berarti itu nantian sunnah. Perkara sunnah tasriyan dan juga pensyariatan, Sehingga kita harus mengikuti gitu loh. Nam, lakin kafir lihi hukuman. Tapi di sini maksudnya adalah seperti perbuatan Rasulullah adalah hukum saja. Falah ingkar Rafi, maka tidak diingkari. Jadi kalau misalkan setiap kali bacaan dia dalam solat misalkan baca naamku lama wahat. Ya setiap saat enggak masalah, enggak jangan diingkari, boleh. Pam ya, boleh-boleh saja. Naam, tidak masalah. <tuh> Tapi bukan apa, apa? Bukan syariat dan sunah Rasulullah ya. Cuman kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya bacanya gitu enggak diingkari, boleh. Rakaat pertama, qul huwallahu ahad. Rakaat ke kedua juga qul huwallahu ahad. Maksudnya satu surat itu, Pam ya. Satu surat itu maksudnya itu jangan diingkari, boleh saja. Pam ya. nah seperti itu atau misalkan dia batal surat panjang kemudian dia akhiri dengan surat atau surat al ikhlas misalkan setiap rokaatnya, gak masalah cuman itu bukan sunnah dan syariat dari Rasulullah SAW al-qismu salif, pembagian yang ketiga wahuwa mafu'ila na'amfi ahdihi salam wa'tala' alaih wa anhu wa huwa ibadatun fayaqunu ghairab bidatin yang ketiga yaitu perkara-perkara yang dikerjakan, dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah melihatnya dan Rasulullah diam jadi sahabat ini melakukan posisi melakukan Rasulullah melihat menyaksikan tapi Rasulullah diam tidak mengingkari tahu ya, walaupun Rasulullah sendiri tidak melakukan rasulahnya ya yang seperti itu bahwa ibadatun itu bisa jadi ibadah fayaqunuh ghoirah bid'atin maka yang seperti itu tidak bid'ah karena kalau seandainya bid'ah, nisanya Rasulullah mengingkari waktu itu nisanya Rasulullah mengingkari saat itu ulana'am kita lihat berikutnya wa qalu huwa tala'a alaihi zahiruhu ucapan al-Imam al-Maridi di sini annahu idza lam yattali' fa laysa berarti kalau Rasulullah enggak menyaksikan, enggak melihat langsung, enggak seperti itu hukumnya. Walakin as akan tapi pendapat yang sahih, pendapat yang benar annahu yakunu mashru'an aw mubah an hasbama taqdihil hal. Perhatikan baik-baik, akan tapi pendapat yang benar bawasannya. Naam, sesuatu tersebut akan menjadi masyru' disyariatkan atau diperbolehkan sesuai tergantung dengan apa? Tergantung dengan keadaan yang mengharuskannya. Wa <tuh> illam yattali' alaihi walaupun Rasulullah tidak melihatnya. Jadi ketika sahabat melakukan sebuah perbuatan, Rasulullah na'am barakallahu fikum mengetahui perbuatan tersebut tapi enggak menyaksikan dan Rasulullah diam dari perbuatan tersebut, enggak ngelarang juga. Berarti bisa jadi mubah itu loh diperbolehkan enam seperti apa Barakalawfi kumamitakumullah Rasulullah ketika menyaksikan orang-orang ketika enam orang habasha nah, ketika main-main di masjid ketika laki ketika apa Barakalawfi kum enam ketika ayam menangis ketika hari raya enam itu Rasulullah tidak ikut main di situ cuma apa Rasulullah melihat menyaksikan enam tapi apakah perbuatan itu dilarang tidak dilarang enam pada asalnya sesuai dengan syariat maksudnya ya enam Barakalawfi kum seperti itu Naam. Kita lihat sini. Li malam yata'ala alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqat azza wa jalla. Naam. Faqat ittala'a, faqat ittala'a azza wa itu ya. Naam. Walaupun Rasul tidak melihat menyaksikannya, namun Allah Subhanahu ta'ala menyaksikannya. Maksudnya kalau seandainya itu perbuatan mungkar, kalau seandainya itu perbuatan mungkar ya nam kemudian Rasulullah misalkan menyaksikan kok enggak mengingkari kan keliru. Nah, ketika na barakallahu fikum lalaki habasyah lalaki yang dari Ethiopia waktu itu bermain-main di masjid tersebut, Rasulullah ketika menyaksikan Rasulullah enggak mengingkari berarti diperbolehkan perbuatan tersebut. Nah, kalau seandainya Rasulullah tidak menyaksikan tapi Allah Taala menyaksikan dan enggak mungkin tidak dikabarkan kalau itu perbuatan yang bid'ah itu mesti dikabarkan kalau itu perbuatan yang bid'ah. Wa bihadza intaha hadzal faslu. Maka dengan penjelasan ini telah habislah pembahasan pasal masalah apa? Masalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afal Itu pasal perbuatan masalah-masalah al af'al itu fiil-fiil perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasallallahu 'alal ilmin nafi' wal 'amal shalih dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita untuk beramal untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal amalan saleh. Naam. Jadi kesimpulannya perbuatan Rasulullah terkadang ada yang diperbolehkan kita ikuti kemudian kita nah melaksanakannya dan itu bisa jadi ibadah ada perbuatan khusus untuk Rasulullah seperti puasa misal ya puasa misal nah barakallah fiqum berapa malam berapa hari ha? puasa misal satu malam dua hari ya satu malam dua siang ya puasa misal itu khusus Rasulullah namnya nam oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah inna katau hasil Wahai Rasulullah, Engkau puasa wisal. Apa kata Rasulullah? Astuka hai Aku enggak seperti keadaan kalian. enam Innama adamanii Rabbi wasakoni atau wa naambarakalafikum Innama udama usqal dan ribet yang lain. Artinya, aku enggak seperti keadaan kalian. Aku dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Kalian enggak mampu. Jadi puasa wisal yang modelnya seperti itu dilarang, enggak boleh kita mencontoh Rasulullah dalam masalah ini karena khusus untuk Rasulullah saja. Tamya, puasa wirsol tuh sekarang sahur, nanti buka itu enggak buka. Besok sahur tuh enggak sahur. Nah, besok artinya buka baru berbuka. Itu puasa wirsol. Berarti berapa malam? Satu malam ya. Naam 2 siang berarti kan malam itu dilarang disebutkan oleh sahabat hadis kalau seandainya harus wirsol, maka wirsolah sampai sahur saja. Wisolnya sampai sahur saja. Sahur bukannya nggak makan, sahur itu harus makan. Amiya, nggak boleh dilanjut lagi sampai buka nanti baru makan. Itu hukumnya adalah haram tidak diperkenankan khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembahasan berikutnya yaitu mengenai anasah an yaitu nasah wa mansoh kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Masalah nasih wa mansuh itu perkara yang sangat penting Dan perkara yang sangat Bertaidah terutama di dalam memahami Al-Quran dan dalil-dalil serta -dalil, Hadis-hadis yang ada Karena nasih itu berarti penghapus Mansuh itu yang dihapus Yang diamalkan penghapusnya atau yang dihapus? Yang diamalkan penghapusnya atau yang dihapus? Eh? Jangan keliru Ada hadis yang sudah dihapus dengan sebuah penghapus penghapusnya itu hadis juga ya itu yang diamalkan yang sudah dihapus itu atau penghapusnya penghapusnya nasih namanya, nasih itu yang penghapusnya mansuh yang dihapus, jadi jangan mengamalkan yang mansuh, seperti masalah apa masalah rodoah seseorang dikatakan anak sepersusuan dahulu sebelum dihapus itu 10 kali nyusu, 10 kali nyusu saat kenyang baru dikatakan anak sepersusuan setelah itu datanglah dalil yang menghapuskan hukum 10 turun jadi 5. Yang diamalkan yang 5 atau 10 berarti? Lima. Yang 5 nasakhnya. Ham nah, Contoh yang lainnya masalah nasu mansukh. Nah dulunya barakallahu fikum khamr tu halal. Enggak ada pengharaman. Awal mulanya yang penting kalian tidak minum ketika mendekati salat. La taqulussalata wa antum sukara hatta ta'lamu ta mataqulun. Itu ya. Nah, jangan kalian mendekati sholat dalam kalian kalian mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi ini dulu boleh yang penting ketika tidak mendekati sholat secara mabuk nggak masalah. Dulu. Amnya. Kemudian juga datang ayat yang semisalnya ketika masih diperbolehkan. Waes alunakanil hamriwal Mesir kulfihi ma ismukabiru wa manafilin nas wa ismuhu ma adbaru mereka bertanya kepadamu tentang homer dan perjudian. Katakanlah kedua-duanya adalah apa? Kedua-duanya apa? Ismun kebir, ada dosa yang besar. Tapi ada manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya kalau judi menang. Judi menang dapat uang manfaatnya. Ini dulu ya, sebelum diharamkan ya. Nah, kalau minum homer, manfaatnya biasanya orang minum homer semangat kerjanya. Ya? Itu menurut sangkaan waktu itu. Akhirnya dihapuslah dengan ayat di dalam surat apa itu? Al-Maitah ya Ya ayuhalladhina amanu Innamal khamru wal mayisiru Wal ansabu wal azlamu Ridsun min amal syaitan Fajtanibuhu la'allakum tuklihun Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras Berjudi Mengudi nasib dengan panah Kemudian menyembah hal berhala Termasuk perilaku rijus Perbuatan kotor Perilaku setan Hindarilah, jauhilah Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, itu nasikhnya, itu penghapusnya. Berarti yang lainnya dah haram. maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Wallahu alam sawalah pembahasan panjang lebarnya di pertemuan yang berikutnya. Subhana kallah nanti kasalah inna ila anta astaghfiruka